カーラーマタニーパッペタカワナガタニャマサカワナンティファラチャー 私は誰かに言ってくれたら誰た Bunda. Mana-mana pegemarnya Ayu mana nih? Ayu,、oh. uh, Ayu.、Uh, uh, dari berbagai macam penampilan kamu, I don't know ya hari ini gitu. Kamu bagus banget l o nyanyinya loh. Ah、oh, terima kasih Bunda. Terima kasih. Bagus、Selamat、banget. k a l a u seandainya aku seorang editor di editing, tukang edit di studio i t u Kamu tuh k a l a u misalnya di edit tuh dikit banget Sangat sedikit kesalahan kamu Sangat super sedikit di editnya Jadi gak perlu capek-capek ngedit Bener-bener dibilang sempurna engga Tapi kamu bagus banget dan bisa membuat kita ini disini merinding loh、ya. Beneran kanan kiri saya semuanya merinding t e i s i h u n Ini yang dimaksud Yanji dengan rasa yang bagus Nyanyi dengan apa ya? Ya, ya,、uh, ya, ya bagus a j a Penjiwaan ya. yang ya. sempurna ya. Penjiwaan sempurna. Dapat banget, beneran, dapat banget. Pas hari tadi m e r i n d i n g loh. Iya. m e r i n d i n g banget ya, ya kan? Jadi pertahankan Ayu cara nyanyi seperti itu dengan rasa yang baik, dengan pitch yang mungkin cuma satu dua tempat yang cuma diedit dikit lah, nggak banyak banyak. Tapi kamu bagus banget malam ini. Terima kasih b u n d a terima kasih k a b a seni. Yuk. Ya ngaruh man. Bye kabar s e n Baik. <laughs>、uh, yang, yang menarik adalah Ayu malam ini benar-benar berhasil menjawab tantangan Ari Lasso kemarin.、Yes. Tantangan Maya. tantangan Maya, ya bunda, bunda.、Uh, Maya Lasso, kemarin itu kan ya karena、uh, kamu kan selalu membawakan lagu katanya ngebeat atau swag apalah dan sebagainya. Terus akhirnya kamu menjawab lagunya tulus, pamit, dibawakan dengan begitu hebat, begitu bagus.、Uh, terus... Terus a n g s a y a juga tadi merinding. Tadi gue s e m p a t Tadol ini merinding karena kedinginan studio gitu atau gue merinding karena Ayu nyanyi. Nih Nggak ini kayaknya Ayu. Yang menarik adalah kalau menurut gue teknisnya adalah... Tadi kamu menggunakan suara serak yang sangat jarang dikeluarkan nama kamu di lagu-lagu swag kamu. Itu yang, itu yang menarik. Ada satu, ada satu te teknik vokal kamu yang mungkin n gak g tau h apakah penjiwaan terhadap s i lirik tersebut dengan aransemennya Mas Hani and Co. ...airnya kamu keluar serak itu, tapi itu justru yang menambah kemerindingannya itu di situ justru. Dan itu adalah satu teknik yang bagus yang harus dipertahankan. Keren d u l alus wisan, alus wisan semua. Terima kasih Kang a r m a n、uh, Kalau boleh menambahkan ya, karena terus terang dari awal kemarin... ...kita masih serba bertanya-tanya nih kemampuan maksimal Ayu ini dimana. Tapi malam ini kamu menjawab ya, musik yang bagus... penjiwaan yang menyentuh, terus tadi ketamaan tata cahaya, terus ada efek itu bener-bener kita terbawa suasana y u k jadi keren sekali tadi penampilan kamu. Terima kasih kasih. Dikit n i l sebenernya gue, gue s e b e n a r n y a begitu lihat ya Ayu bawain lagu, lagu pamit ya dari Tulus, gue s e b e n a r n y a Agak sedikit khawatir, bener-bener pamit. Kayak kemarin Mona kan cinta terakhir gitu kan. Dia bawa pamit ini kata-kata terakhir a t a enggak. Tapi aku mau bilang... ...dengan penampilan kayak gini harusnya l o n gak g boleh pulang... n ...gak g boleh pamit hari ini ya. Karena menurut gue ini salah satu penampilan terbaik. Ini suaranya sebenarnya secara vokal kamu tuh n gak terlalu eksplor yang... Gila-gila kayak seperti, kamu ringan tapi ini kuat banget loh, ini kuat banget. Dapet b a n g Even A, I, U, m v o c a l m u tuh enak banget. Jadi ini harus kamu ingat, apa yang kamu lakukan malam hari ini kamu harus bawa di lagu-lagu berikutnya. Itu aja, i n g e t i n Terima kasih ke Judika. Kalau g a p a a p a ya Niel dikit, aku cuma mau kasih komplimen banget. Itu memang salah satu, buat aku performance kamu tadi adalah salah satu、uh, yang terbaik sepanjang spektakuler、uh, tahun ini. Rasanya yang paling kuat. Dan kamu n gak g perlu p a k a i over dramatic di pergerakan badan. Ataupun ekspresi kamu juga n gak g berlebihan. Aku yakin itu nyanyi dari hati. Jadi kalau masih ada yang bingung-bingung nyanyi dari hati itu seperti apa. p a k a i rasa itu apa. Itu tadi contohnya. Terima kasih Kak b c e